Assalamualaikum Sederlun, berita malam medisi hari ini, Kamis 28 Maret 2019, dibacakan Ardiansyah. Puluhan ekor kawanan gajah liar masih bertahan di Pegunungan Tiro. Kerugian akibat kebakaran lahan dan hutan mencapai 51,7 miliar rupiah. Empat rumah yang rusak diterjang puting beliung di Pidi belum ditangani. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 Bahkan gajah liar mulai mendekati pemukiman penduduk. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBDPD Saiful Zuhri mengatakan saat ini kawanan gajah berkeliaran di pebukitan kawasan kemukiman Belang Kedah, Kecamatan Tiro. Sementara itu, Kepala Resort BKS DAPD Agusmi menambahkan selain puluhan ekor kawanan gajah tersebut yang warawiri di antara Geni Tangseh, sampai ke Metarum, Kecamatan Mila. Ada juga gerombolan gajah lain asal Jim-Jim Pidijaya, memasuki kawasan perbukitan, hingga mendekati Blang Kedah Tiro, dan kawasan Gampung Tunong, Kemala Dalam. Diperkirakan jumlah gajah mencapai 30 ekor. Meski kawanan gajah belum masuk ke pemukiman penduduk, kini 40 Hektar tanaman padi di Tunong, Kemala Dalam mulai dirusak. Upaya pengusiran gajah liar yang dilakukan BKSDA masih secara manual dengan membakar mercon. Bahkan telah diplot dana 200 juta rupiah untuk penggiringan kawanan gajah liar ke habitatnya. Sudarlun, kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Aceh memberikan dampak negatif yang sangat besar. Bukan hanya sisi kerusakan lingkungan dan lahan, namun juga dihitung dari materi mencapai nilai yang tidak sedikit. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA sepanjang 2018 terdapat 33 kali terjadi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kabupaten di Aceh. Dampak kerugian pun mencapai Rp51,7 miliar. Rupiah. Kepala Pelaksana BPBA Teku Ahmad Dadi mengatakan jika dibanding 2017 justru kebakaran lahan tercatat hanya 9 kali di sejumlah daerah. Untuk Aceh ada beberapa daerah rawan kebakaran lahan seperti di Barat Selatan, Aceh Tengah, Bener Meriah, serta daerah lain di wilayah timur. Menurutnya diprediksi mulai bulan April hingga Agustus 2019 merupakan fase memasuki musim kemarau. Bila tidak segera diantisipasi sedini mungkin, diperkirakan kebakaran lahan dan hutan akan meningkat. Penyebabnya 99% karena kelalaian manusia. Namun ada juga faktor lain yang menjadi pemicu kebakaran lahan dan hutan. Sedarlun, 4 rumah yang rusak di kecamatan Batepidi akibat diterjang Puting Beliung pada Jumat 15 Maret lalu hingga kini belum diperbaiki. Sehingga korban dari Puting Beliung masih menumpang di rumah sanak keluarga. Mereka tidak memiliki biaya kehidupan untuk memperbaiki rumah yang rusak di bagian atap. Salah seorang korban Katijah, 80 tahun, warga Gampung Tepinju, Kecamatan Batepidi, mengatakan empat unit rumah yang rusak diterjang puting beliung, masing-masing dua unit di desa Tepinju dan dua unit di desa Mpat Empat rumah ini dihuni oleh lima kepala keluarga atau 16 jiwa, terdiri dari lansia, balita, remaja, dan orang dewasa. Karena rumah yang rusak belum diperbaiki dinas terkait, untuk sementara semua korban menumpang di rumah sanak keluarga sementara itu kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBdp di Saiful Zuhri mengatakan pihaknya belum bisa memperbaiki empat rumah yang rusak di terjang Puting beliung karena masih menunggu SK di teken Bupati sebab penanganan korban bencana ada prosedur yang harus diikuti ia berjanji setelah SK diteken langsung diturunkan tim untuk memverifikasi tingkat kerusakan dan dilakukan perbaikan Anda sedang mendengarkan berita utama serang Sehat. di atas. Dalun belasan anggota DPRK Aceh Singkil belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Padahal batas akhir penyerahan tinggal 3 hari lagi yakni 31 Maret. Dari data yang didapatkan 25 anggota DPRK Aceh Singkil hingga Kamis ini baru 14 orang yang menyerahkan LHKPN kepada KPK. Sehingga ada 11 orang lagi yang belum menyerahkan Sekretaris Dewan DPRK C. Singkil M. Hilal mengatakan dari total 14 yang menyerahkan LHKPN kepada KPK, ada 12 anggota Dewan yang telah melaporkan LHKPN dan sudah cetak lampiran 4 surat kuasa kepada KPK, sedangkan 2 orang lagi dalam proses entry. Menurut Hilal, pihaknya telah berusaha mendorong pimpinan dan anggota DPR Singkil menyerahkan LHKPN sebelum batas waktu 31 Maret 2019. Sudarlun pria berinisial SP 46 tahun tukang parkir di pajak Cundalok Semame ditangkap pihak kepolisian. Warga Aceh Tamiang ini ditangkap atas tuduhan melakukan percobaan pemerkosaan sekaligus pencurian sepeda motor milik wanita yang berdagang di pasar tersebut. Kasatreskrim Polres Loksmawe AKP Indra T. Herlambang menyebut dugaan kejahatan yang dilakukan tersangka terjadi pada 12 Maret 2019 sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu diawali korban berinisial E 40 tahun warga Muara dua Loksemawe datang ke pajak mengendarai sepeda motor jenis BIT. Sampai di pajak korban hendak mengeluarkan barang dagangannya. Namun kala itu datang tersangka dan melarang korban mengeluarkan barang dagangan dengan alasan suasana masih sepi. Saat itulah tersangka diduga berupaya memperkosa korban. Korban pun berteriak, meminta tolong sehingga datang dua saksi dan sempat melihat keduanya telah bergumul. Tersangka langsung melarikan diri saat ada warga yang datang. Tersangka kabur dengan membawa sepeda motor korban. Setelah kejadian tersebut, korban membuat laporan resmi ke Polres Tersangka ditangkap di kawasan lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Loks Mawai, pada 17 Maret 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan pengembangan, polisi juga berhasil menemukan kembali sepeda motor korban yang disimpan di tempat keluarga tersangka di Langsa. Sudarlun warga gampung Ulegle, Kecamatan Bandar 2, Pidijaya resah dengan banyaknya hamakera yang masuk ke perkampungan dan merusak tanaman di kebun warga. Bahkan serangan kera makin meluas dan belum mampu diatasi. Dari informasi yang dihimpun, setiap harinya jumlahnya mencapai puluhan ekor secara terpencar dan berkelompok menggeranyangi berbagai jenis tanaman di kebun warga Gampung Ulegli. Kondisi ini telah berlangsung beberapa pekan. Bahkan serangan hewan makin meluas. Warga telah berusaha mengusir hewan tersebut namun belum berhasil. Sahlan Hanafiah dan Mansyah Putra, dua warga Gampung Ulegli mengatakan, Meski keberadaan binatang itu belum memakan korban jiwa, namun membuat warga merugi. Karena tanaman yang dimangsa kera antara lain berupa tanaman jagung, pisang, mangga, buah naga, serta beberapa komoditi lain. Sahlan juga mengaku keberadaan kera semakin membuat warga resah. Bahkan beberapa warga berencana menembak binatang itu dengan senapang angin agar menjauh dari kebun dan tidak lagi merusak tanaman. Sebelum hal itu terjadi, warga berharap pemerintah melalui dinas membantu mencari solusi menyelamatkan tanaman warga dari amukan kera. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permaiskian, Berita Malam edisi Kamis 28 Maret 2019, Berita Pagi Serambi FM bisa didengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambiaefm.com follow juga twitter at serambiaefm dan mm -hmm. run,